Yang uh, belum kelihatan ya, yang uh, slide sesi 2 bahasa Arab pemula gitu belum terlihat? Sudah ya, kelihatan. Oke. Oke, okay. okay, jadi kita masuk ke PR. Pertama kita bahas PR. Kemarin sudah semuanya sudah mengerjakan ya, saya lihat. Nah, um, untuk yang pertama... Jadi membaca dan menulis. Nah, tugasnya di bagian ini adalah mengisi kotak-kotak yang kosong sesuai dengan contoh, kemudian dibacakan. Nah, contohnya itu adalah yang sebelah kiri atas, mulai dari kiri ke kanan, Hada Baiti, kemudian Baiti Kabirun, kemudian Al-Baitu Kabirun. Nah, mungkin saya akan minta satu persatu ya, untuk menjawab, yang diisi adalah yang titik-titik. Um, kita mulai dari Pak Pak Maizon. Silakan Pak untuk dibacakan titik-titiknya untuk yang ada kolami. Silakan Pak Maizon. Iya. Yeah. titik-titiknya aja Ustaz. Uh, mulai dari pertama. Jadi ya, Titik-titiknya titik -titik aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qolamu Al jamilun. Al-qolamu jamilun. Baik. Ya betul sudah betul. Um, kemudian kita lanjut kita lanjut Ya, al-kamlamu jamirun, betul Pak. Uh, Al-kitabu hatilun. Al uh, satu aja, Pak. Oh, satu aja. Satu aja. Oke, Oke um, kemudian kita lanjut ke Pak Arlan. Silakan Pak Arlan bacakan yang hada kitabi. Hada kitabi tabi taqilun alkitabu Takilun oke okay. ya sudah benar jadi uh, saya kasih artinya ya untuk yang hada baiti artinya ini adalah rumahku baiti kabirun rumahku besar al baitu kabirun artinya rumah itu besar atau rumah tersebut besar Kemudian untuk hadza qolami. Hadza qolami artinya ini adalah pulpenku. Kolami jamilun artinya pulpenku bagus atau indah. Sebentar. Oh, kemudian hadza ini adalah buku bacaanku. Kemudian kita bisaqilun buku bacaanku berat. Kemudian al bait al kitabu saqilun buku bacaan tersebut berat. Jadi kitab kitab itu artinya buku bacaan. Jadi buku untuk dibaca. Sedangkan kalau buku tulis itu daftarun. Oke, okay, um, Pak Mursidan tidak bisa dengar suara saya ya? Yang lain bisa dengar? Bisa. Bisa. Oke. Okay. Uh, kita... Ini ada beberapa peserta yang tidak bisa dengar suaranya. Uh, mungkin bisa ya Pak Jamal tidak uh, bisa dengar suara saya Pak Jamal kita tunggu sebentar ya bapak-bapak uh, Halo Pak Jamal. eh okay, um, sebentar ya Sementara coba kita Teruskan dulu uh, Saya coba balik ke Pak Maizon Lagi ya Pak Maizon Untuk membacakan PR yang kemarin Yang Baik. nomor terakhir Yang Hadat Sohibi Silahkan Assahibun Gimana Pak? Assahibun Mujahidun Uh, baik. Uh, seharusnya as-sahibu. Jadi tidak pakai tanwin ya, Pak oh. di belakang karena sudah ada alif lam yang di depan. Baik, ya. Terima kasih, Ustaz. Kemudian uh, ini mujtahidun. Jadi bukan mujahidun, mujtahid. tapi mujtahidun. mujtahidun Iya. Ya. Muj mujtahid itu artinya uh, orang yang bersungguh-sungguh sedangkan sohibi sohibi hmm. itu artinya uh, teman saya hmm, temannya iya jadi sohib itu artinya teman nah untuk yang ini berarti artinya temanku adalah seorang yang bersungguh-sungguh hmm, kita bersungguh-sungguh ya iya Um, kalau berat sakilun itu Ustaz itu berat dalam kekuatan is.nya apa berat uh, bobot. Bobot. Bobot nih. Ya. Iya. Misalnya kalau ya. di eh uh, ada Al-Qur'an kan ada uh, woman waman saflat mawazinu. Ya, jadi hmm. berat siapa yang berat timbangannya. Okay. sakil itu artinya berat. Baik. Eh uh, ada beberapa peserta yang agak kesulitan masuk ya, mungkin uh, karena sinyal cuaca dan lainnya ini mungkin kita akan lanjut dulu nanti untuk yang lain ini akan tetap saya rekam Pak Jamal bisa dengar suara saya Pak Jamal bisa dengar suara saya Halo, Pak Jamal. Pak Jamal, sudah terdengar suara saya? Oke, okay, um, nanti saya akan coba ke Bajamal ya. Kita lanjut dulu untuk yang PR yang kemarin. Nah, di sini ada pilihan berganda. Jadi, silakan uh, dipilih apakah kalimat-kalimat di bawah ini sudah benar secara kaidah bahasa Arab. Uh, saya mungkin akan pertama-tama ke Pak Maison lagi ya. Uh, untuk ya. yang sebelah kiri atas Pak Maizon, apakah kalimat ini benar secara kaidah bahasa Arab? Kalau benar, kenapa? Kalau uh, salah, kenapa? Wah, itu dia laki-laki bapakku, gitu. Bener. Berarti benar ya? Karena uh, bapak itu pasti laki-laki ya? Laki-laki. <laughs> ya, ya, oke. Okay. Terima kasih Pak Mizon, uh, ya. Pak Mursidan. Pak Mursidan bisa dengar suara saya? Ya, dengan saya sendiri. Uh, Pak Mursidan ini kalau di grup namanya siapa ya? Pak Yuda. Nama saya Zaki. Oh, Zaki. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik. Uh, Mas Zaki, minta tolong yang nomor dua, yang gambarnya kacamata ini, apakah penulisan ini sudah benar secara kaidah bahasa Arab? Dan kalau salah kenapa, kalau benar kenapa? Silakan. Untuk jawaban nomor dua, menurut saya itu hmm, sudah benar. Tapi, rohnya itu Jangan digabung karena udah ketambahan alif an anadorotu alif itu sama ro ronya kan disambung itu seharusnya dipisah dan menurut saya itu jawabannya sudah benar cuma ronya agak kelihatan disambung sama alifnya. Oke terima kasih uh, Mazaki jadi kayaknya ini salah ada kesalahan di penulisan ya jadi pemilihan fontnya mungkin kurang pas. Tapi ini sebenarnya sih terpisah. Nanti akan kita coba perbaiki. Uh, jadi, jadi memang harusnya dia terpisah. Analdoro. Dan sebenarnya uh, domah yang di belakang ini tanwin, Mazaki. Gitu. Jadi bentukan tanwin di font yang ini adalah seperti itu. Nah, sebetulnya ini salah. Kenapa? Kalau dia sudah ada alif lam di depan, belakangnya tidak tanwin lagi. Ya mungkin karena bentukan font-nya ya, jadi terlihat keliru, nanti yeah. akan kita coba perbaiki. Tapi, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Pak Arlan, Pak Arlan, yeah. uh, yang kiri bawah, Pak, apakah sudah benar secara kaidah bahasa Arab? Iya, Iya. Yeah. Menurut saya, salah. Iya. Yeah. Bisa dijelaskan, Pak? Sebab kalau hia itu buat perempuan, ya betul. Jadi dengan ahi kan saudara laki-laki. Ya betul. Jadi nggak uh, nggak match ya, nggak nggak sinkron. Depannya hia, belakangnya ahi. Seharusnya huwa ahi atau sekalian hia, ukti atau ummi. Baik yang terakhir, pesannya um, oh, cuma tiga. Um, mungkin Pak Pak Zaki lagi ya. Yang nomor kanan bawah ini apakah sudah benar? Menurut cekben saya itu salah karena ronya itu harus dikasih tasjid kurutun bukan kurutun. Gitu. Uh, kalau tapi kalau secara kaidah uh, yang telah kita pelajari di uh, sebelumnya sudah benar belum? itu itu ada tanwinnya enggak ya Tat? Nah, itu sebenarnya tidak ada Ah, tan iya itu itu sebenarnya paling belakang itu tanwin itu karena font-nya eh, font Arabik yang di office kami seperti itu kalau untuk tanwin. Kalau di belakangnya pakai tanwin otomatis benar, tetapi kalau ada alif lam enggak usah pakai tanwin. Ya, betul. Ya terima kasih Mas Zaki. Jadi uh, semuanya sudah terjawab. Jadi untuk yang pertama artinya saya mas artinya Indonesia ya. Um, yang pertama adalah uh, dia adalah uh, ayahku. Kemudian anator artinya kacamata. Kemudian kuroh artinya bola bola secara umum ya. Nanti kalau bola bola kaki, bola basket. Maizan hehehe Pak Maison Ya, yeah. yes. Abang, uh, ya ini uh, kemudian pembahasan untuk suaranya putus-putus. Uh, sebentar ya, saya coba ganti posisi. Ya, baik, um, mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis, um, mungkin sinyalnya sedang susah. Baik, um, presentasinya apakah terlihat? Terlihat, Oke, okay. kita lanjut ya. Jadi um, ini pembahasan di PR yang untuk PR nomor 2 jadi apakah kalimat-kalimat berikut merupakan isim? Silakan Pak Maizun, apakah yang kiri atas ini termasuk isim? Termasuk isim, Ustaz. Oke, Kemudian Mas Zaki, yang kedua, yang kanan atas, apakah termasuk Isim. Isim. Oke Pak Maizon, kalau yang kiri bawah termasuk isim. Salah, Ustaz. Ah, kenapa? Bukan. Karena nggak ada leaflet atau tanwinnya. Oke, terus kemudian kalau kita lihat gambarnya, itu bukan itu gambar kegiatan ya, orang sedang makan. Kan? Hmm. Ah, jadi makan itu bukan termasuk isim. Pak Jamal kedengaran suara saya? Halo Pak Jamal. Oke baik. Um, saya kembali lagi ke Mazaki ya. ya. Yang terakhir, kanan bawah apakah termasuk isim? Isim. Itu termasuk isim tat karena menunjukkan pekerjaan. Profesi ya. Heeh. Uh, Artinya adalah polisi. Iya. Yeah. Jadi untuk yang kiri atas yang pertama kitab, kitab artinya adalah buku bacaan. Kemudian madrosatun atau madrosa, artinya sekolah. Akala itu artinya makan. Kemudian shurtiun artinya polisi. Uh, itu terakhir ya PR yang kita bahas uh, terakhir kemudian kita masuk ke dialog. Nah, di buku panduan kita bisa lihat ini ada di bab yang kedua. Judul uh, bab keduanya adalah bermain bola. Ini akan saya bacakan dulu, Arabnya beserta artinya. Nanti akan saya beri kesempatan uh, para peserta untuk mengulang. Oke, okay, saya bacakan Ustab, Ustab, dulu. Ustaz, ngapun bentar. Iya, Mas Zaki? Uh, ini J sampai jam berapa, nji. Um, kita maksimal sampai jam 17.15 ya, karena maksimalnya 45 menit ya gimana? 17.55 17.15 berapa 17 tadi? ah iya. ya insya Allah sampai jam segitu ya baik, uh, saya teruskan ya ya um, Nah, jadi Umar ini ada dialog antara Umar dan Ali. Uh, Umar mengucapkan asalamualaikum dijawab oleh Ali waalaikumsalam. Kemudian ditanyakan kabarnya, kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Nah, di sini kita lihat ada warna biru ada warna hitam. Jadi nanti Indonesia sama Harapnya uh, diwarnai dengan warna yang sama. Jadi wa, jadi misalnya biru kaifa haluka Nanti di bawahnya artiannya dalam bahasa Indonesia dengan warna yang sama juga. Kemudian setelah ditanya kabar, Umar menjawab, An-Nabi Khairin, walhamdulillah. Saya sehat, alhamdulillah. Kemudian Umar bertanya kepada Ali, Ali, ahadihi saya rotu Apakah ini mobilmu? Ali menjawab, na'am, iya, ahadihi saya roti. Iya, ini mobilku. Kemudian Umar menjawab, Masya Allah, Asyuro itu jamilatun. Masya Allah, mobilnya bagus. Dan Masya Allah adalah salah satu bentuk ungkapan dalam kekaguman. Nah, kemudian Umar bertanya Manzalika. Jadi ada seorang laki laki ada di sekitar mereka ditanyakan ditanya oleh Umar, itu siapa itu atau itu siapa? Dijawab oleh Ali, Dalika Ahi itu saudaraku. Huwa tabibun dia seorang dokter. Kemudian Umar menimpali wali ukhtun dan aku punya seorang saudari atau saudara perempuan. Hiya mumarridah. Dia seorang perawat. Kemudian Umar menjawab, bertanya lagi madza apa yang dia bawa? Ali menjawab tilka kuratun. Itu adalah sebuah bola. Nal'abu kuratal qadam fil mal'ab. Kami akan bermain bola kaki, di sepak bola itu korotul kodam, uh, Fil mal'ab di lapangan atau di tempat bermain. Kemudian Ali bertanya, Hal anta la'ibun ma'anah, apakah kamu mau bermain bersama kami? Umar menjawab, la' syukron, tidak terima kasih. Anada'ibun ilal maktabah. Uh, saya mau pergi per perpustakaan. Kemudian mereka pun berpisah dan Ali berkata, "Ila leko, sampai jumpa." Umar pun menjawab, "Ila leko, sampai jumpa." Baik, uh, dialog ini akan saya bacakan lagi uh, para peserta untuk mengulangnya. Jadi saya bacakan dulu, nanti para peserta mengulang kembali apa yang saya baca. Okay, kita mulai. Uh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Wa Salam. Kaif haluka? Haluka. Kaif haluka? So, bagaimana kabarmu? Sa Baik. Bagaimana kabarmu? Ana khairin, walhamdulillah. Baik. Uh, saya sehat, alhamdulillah. Walhamdulillah. alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Anabihoirin, alhamdulillah. Hadihi saya roti kah? Apakah ini mobilmu? Apakah ini mobilmu? Naam, hadihi saya roti. Naam, hadihi saya roti. Ya, Ya, ini mobilku. Ya, ini mobilku. Masha Allah Masha Allah As-sayyaru jamilatu As-sayyaru jamilatu As Kita lanjut Man zalika Siapa itu Siapa itu? Dari kak Afi. Dari kak Afi. Hwa tabibun. Hwa tabibun. Hwa tabibun. Hwa tabibun. Uh, itu saudaraku dia seorang dokter itu saudaraku, dia seorang dokter Wali Uftun Wali Uftun Dan aku punya seorang saudari Dan aku punya seorang saudari Kia Mumar Riboh Kia Mumar Riboh Dia seorang perawat Dia seorang perawat Oke. Um, Pak Yudha, bisa dengar suara saya? Bisa, Stad. Oke, ya, ini kita udah... Bisa. Jalan ya, suara, suara saya ya. kedengeran nggak, Stad? Ya, terdengar. Ini kita udah uh, oh, iya, iya. jalan sebagian. Nanti oh, saya, baik, ba baik. saya bacakan bahasa Arabnya, nanti diulangi ya. Oh, baik. Oke, ini kita lanjut ke... Nah. Kemudian Mad Yamilu. Mad Yamilu. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Ilka Kurutun. Ilka Kurutun. Itu sebuah bola. Itu sebuah bola Halo Sebuah bola Oke okay. Baik uh, Nal'abu koratal kodam Fil nal'ab Halo, Saya terdengar saya dengar. Tat. Oke. Okay. Uh, Alaa abu kuratul qadam fil mal'ab. Nalabu kuratul kodam fil mal'ab. Ab. Mal Oke. Okay. Uh, kami mau bermain sepak bola di lapangan. Kami mau bermain sepak bola di lapangan. Kita lanjut. Uh, kemudian hal anta la'ibun ma'ana. El anta lain mana? Apa kamu mau bermain bersama kami? Apa kamu, kamu mau bermain bersama kami? La syukron. La, La syukron. syukron. Tidak terima kasih. Tidak, Tidak. terima kasih. Anada hibun ilal maktabah Anadzahi pun ilal maktabah Saya mau pergi ke perpustakaan Saya, Saya mau... mau pergi ke perpustakaan Ilal liqo Ilal liqo Sampai jumpa Sampai jumpa Ya baik um, begitu aja mungkin segitu aja kita bahas dialognya karena keterbatasan waktu ya tadi sempat ada beberapa gangguan teknis nah jadi kita langsung masuk ke pembahasan kaedah ya ya jadi yang pertama ada jenis sistem berdasarkan gender nah ini sudah kita singgung di pembahasannya sebelumnya nah tapi di sini pembahasannya lebih mendalam jadi kita tahu jenis sistem berdasarkan gender ada dua, perempuan dan laki-laki, mu'anas dan mu'zakar. Nah, pada dasarnya kata itu ber, berjenis laki-laki atau mu'zakar. Nah, ketika dia ketambahan suatu tanda atau dalam kondisi tertentu, baru dia berjenis perempuan. Nah, tanda paling umum dari jenis perempuan ini adalah ta'amar butoh. Jadi setiap ada kata, di belakangnya ada ta'amar butoh, maka jenisnya perempuan. Nah, tapi ada juga jenis perempuan yang tidak di akhirnya tak marbutoh. Nah, yang pertama isim yang memang hakikatnya adalah perempuan, contohnya umun. Umun itu tidak ada tak marbutoh, tapi dia jenisnya perempuan. Karena memang hakikatnya adalah perempuan, ibu adalah perempuan. Kemudian nama tempat, Jakarta, Indonesia, Cina, Jepang, dan lain-lain itu berjenis perempuan. Kemudian nama wanita, nah. Nama wanit beberapa nama wanita ada yang tidak memiliki takmarbutoh di belakangnya. Contohnya Mariam, Salma, Laila dan lain-lain. Itu adalah nama-nama wanita, tapi tidak, ber, tidak diakhiri oleh takmarbutoh. Nah, dia di jenis, diberikan jenis perempuan, karena memang hakikatnya adalah perempuan. Nah, nah di sini ada catatan. Ad, uniknya ada juga nama laki-laki yang ber, memiliki takmarbutoh. Contohnya Hamzah sama, kemudian ada juga Maestro dan yang lain lain-lainnya. Nah, itu tidak dianggap wanita karena memang hakikatnya dialah laki-laki, walaupun terdapat amar butuh di belakangnya. Baik, kemudian jenis ada jenis isim perempuan dan laki-laki dan sebetulnya masing-masing e, kata itu bisa terbentuk dari jenis yang lain, nah di sini contohnya di tabel ada Tobibun dan Tobibah Tobibun bisa dibentuk jadi Tobibatun dengan cara menghilangkan harokat akhir, kemudian harokat akhirnya dijadikan fathah dan, dan ditambahkan takmar butoh di belakangnya dan untuk perempuan ke laki-laki kita balik nanti e, belakangnya ada takmar butoh takmar butohnya kita hilangkan kemudian harakat akhirnya kita jadikan dhamma. Dan untuk isim yang dengan alif lam caranya sama namun tidak ditanwin. Nah, kita akan coba praktekan ya. baik kita akan coba praktikkan yang teori yang tadi kita sudah jelaskan. Di sini saya buka Word apakah terlihat? Ya, bertahan. Misalnya kita ambil kata eh Mohandis ya. Mohandisun artinya adalah Uh, Inginor, insinyur atau engineer. Nah, muhandisun ini uh, dasarnya kan adalah laki-laki. Nah, kalau kita mau menjadikan perempuan, maka muhandisatun. Ya, caranya. Sebentar. Uh, caranya kita hilangkan dulu. Uh, domah di belakangnya sudah hilang. Kita berikan fat-h. Tambah takmar butol. Nah, kita tambahkan tamar butol. Terus kemudian kita berikan domah di belakangnya. Jadi muhandisa, muhandisatu. Muhan Aku paling. Maksudnya wanita seperti itu. Nah, gimana sebaliknya, misalnya muslimah. Nah, muslimah berarti seperti yang kita pelajaran tadi. Kita hilangkan ta labutuhnya. Hilang. Belakangnya jadi jadi fathah, fathah kita hilangkan jadikan, uh, domah. jadi kan dommah. Jadi muslimun. Kalau dia pakai alif lam tinggal tambahkan alif, alif lam di depan terus belakangnya juga yes. tanwin. Seperti itu seperti itu. Baik. Eh uh, terlihat lagi ya? Saya buka PowerPoint lagi. Nah, kemudian uh, pengenal pengenalan kata tunjuk. Jadi, kata tunjuk di, di dalam bahasa Arab itu digunakan untuk benda yang dekat dan benda yang jauh. Nah, uh, selain bergantung pada jarak, juga bergantung pada gender dan kuantitasnya. Nah, di sini yang kita hadirkan yang kuantitasnya tunggal dan untuk masing-masing muzakar dan mu'anas untuk beda yang dekat pakainya hada untuk laki-laki dan untuk yang perempuan pakainya hadihi dan untuk beda yang jauh pakainya dalika untuk muzakar atau yang laki-laki dan tilka untuk yang mu'anas atau yang perempuan nah ini saya coba cepat aja dan untuk berdasarkan kejelasannya isim dibagi menjadi dua yang jelas atau ma'rifat, dan juga yang tidak jelas atau nakiroh, atau rancu. Jadi nanti uh, untuk uh, tolok ukurnya adalah ketika kita berbicara dengan orang, maka orang itu akan langsung mengetahui uh, tentang hakikat apa yang kita bicarakan untuk yang ma'rifat. Tapi untuk yang nakiroh, ketika kita ajak bicara orang, maka orang itu tidak langsung mengerti makrifat, uh, tentang hakikat apa yang kita bicarakan. Contoh, misalnya saya bilang ke Pak Maizun, saya ingin membeli sebuah buku. Nah, ketika saya ngomong seperti itu, Pak Maizun mungkin belum akan tahu uh, bukunya buku apa sih, buku apa, menjelaskan tentang apa. Nah, tapi misalnya nih, kemudian saya bilang saya akan membeli buku geografi misalnya. Nah, Pak Maizun sudah punya bayangan, oh buku geografi ya isinya ini ini ini gitu. Itu contoh nakirah dan makrifat. Ya, seperti itu. Nah, yang termasuk marifat sendiri eh, diantaranya isim dulu, Elif Lam, yang dulu eliflam itu salah satu ciri marifat. Jadi alkitab gitu, almasjid itu adalah marifat termasuk marifat. Kemudian kalimat posesif misalnya buku milik saya, baiti, kemudian eh, rumahku, Kitabi, Kolami itu kenapa kita berikan pr yang tadi jadi langsung punya bayangan nah itu termasuk Ma'rifat. Kemudian kata ganti, uh, tadi ada Hiyahuwah, itu termasuk Ma'rifat. Kata tunjuk, ada Dalika, itu termasuk Ma'rifat, dan juga nama orang, itu termasuk Ma'rifat. Uh, ya, itu aja yang kita bisa sampaikan di sesi kali ini, ini tergolong cepat ya karena tadi sempat ada um, kendala teknis. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam untuk ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, saya mau tanya. Ya, silakan. Mas Zaki. Saya mau tanya bahasa Arabnya. Mengulang itu apa, Tad? Mengulang? Mengulang? Uh... Maksudnya nih mengulang mengulang dalam mengulang murojaah muro gitu. Murojaah koyo. membaca misalkan membaca buku diulang-ulang gitu tuh bahasa Arabnya tuh apa, Tat? Membaca buku diulang-ulang. Eh. Uh, iya. Yeah. Kalau yang misalnya kayak saya tadi ya, kayak saya tadi saya ngomong kemudian minta tolong dibacakan ke uh, peserta mengulang. Nah, itu uh, takrir. Jadi pengulangan. gitu. Makanya kalau kita lihat di uh, Drusulogoh atau mungkin di Al-Rubiyah Lutulina Si'in atau buku-buku Arab yang lain, dia akan bilang uh, uh, istami' sumakarir. Nah, kalau yang mengulang-ulang kayak tadi, kalau muroja'ah, itu lebih kepada pemahaman. gitu. Uh, nanti coba sempat saya lihat lagi ya, nanti bisa kalau mau ditanyakan bisa via Japriq. Ya. Ada lagi yang lain? Terus ini apakah isim berdasarkan kejelasannya yang termasuk isim ma'rifat tuh udah dijelaskan apa buat pertemuan minggu depan ya, Tat? Se sebenarnya untuk pertemuan sekarang cuman ini banyak waktu kita kepotong karena kendala teknis. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan lagi di bukan minggu depan ya, harusnya hari Jumat yang akan saya jelaskan lagi. Karena di sini kan kita uh, perjanjiannya kan sampai uh, 30 sampai 45 menit ya, jadi paling banyak 45 menit, sehingga uh, saya nggak saya bisa keluar dari ya. situ. Kecuali mungkin kalau ada kesediaan dari peserta, maka nggak apa-apa sih kita lanjutkan mungkin sampai jam setengah 6. Saya ingin mengucapkan masalah oh. agribusnya Nah, iya. Kalau kalau pagi kira-kira bisa, -kira ya. Um, kalau pagi sampai sampai saat ini karena kita ambil hari kerja ya. Kenapa sih nggak ambil pagi? Karena mungkin pertimbangan saya ada yang bekerja gitu nanti malah meleksulitan. Oh, dan jam ini juga kan jam saya pilih jam ini karena sudah di luar jam kerja dan juga itu tadi saya pertimbangan ada orang yang di Jawa Timur dan maghribnya lebih cepat. Uh, Stad, boleh bertanya, Stad? Silakan, Mas Yuda. Ya, uh, ini apa namanya untuk tugas yang kemarin, uh, dikoreksinya bagaimana, Stad? Oh ya, untuk tugas kemarin uh, kita sedang koreksi, nanti uh, kayak uh, kita akan uh, infokan ke peserta. Oh ya, kita, baik. Ha -ha, gimana, dan itu nanti akan masuk ke penilaian secara keseluruhan. nanti mohon ditunggu Oh ya? baik. Ya. Sat. Ya ya satu. Ada yang lain? Saya Ustad, saya mau. Tuh Ustad. Ah gimana Pak Maizon? Pak Maizon dulu ya. Mau tanya. Cukup saya Ustad. Oke okay, oke. Okay. Gimana Mas Zaki? Mas Zaki. Setiap Senin kan juga ada pertemuan ya, tat? Ya betul, Senin, Rabu, Jumat. Uh, Ngapun tuh saya nggak bisa hadir, soalnya di sini kalau setiap Senin dari jam setengah lima sampai maghrib itu ada kegiatan ngaji bersama, ngaji tafsir cara lain, tat. Jadi saya nggak bisa mengikuti kalau di hari Senin. Hmm. Um, nanti mungkin ini ya apa kita kan sempat, sebenarnya sempat ap, akan selalu direkam ya. Nanti kita akan selalu share. Nanti bisa mengacu ke sana. Ah, ya, ya maksudnya saya takutnya dicariin gitu. Jadi saya sebetulnya tuh gak ikut biasanya cuma hari Rabu sama Jumat. Oke oke nanti kita kita catat ya khusus mas laki. Uh, tadi Pak Jamal raise hand, kenapa Pak? Masih mute? Gimana Pak? Uh, set, uh, satu lagi stat? Ya okay, silakan Mas Yuda. Iya. Yeah. Uh, kalau untuk um, penjelasan mengenai isim marifat dan yang lain-lain itu nanti pertemuan berikutnya, seperti ya? Iya, iya. Nanti, nanti di pertemuan selanjutnya kita oh, baik. akan langsung kasih tes. Saya mau kasih contoh sebenarnya hari ini gitu, tapi nanti harus digeser oh, pertemuan selanjutnya, biar lebih paham gitu. Mm -hmm. Oke, okay, siap, start. Halo, Taj. Ah, Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Halo Tad Ya. <laughs> eh, ya maaf aja nah tadi itu ada kesalahan teknis Jumat enggak paling aku akan on lah. <laughs> maaf aja ya. Oh iya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa Pak Jamal. Soalnya baru tahu tadi ya tadi ke Jebule apa ya? Ijin aplikasinya tad. <laughs> ya. Jadinya enggak kedengaran suaranya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya, gitu oke. aja. Ya. Tapi sekarang sudah oke, okay, saya tahu. Siap, siap. Ya, udah cukup. Okay. Baik. Uh, baik, kita cukupkan dulu ya, menimbang waktu, Uzo, sudah mau maghrib juga. Nanti silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, uh, bisa kita diskusikan di grup ataupun lewat JAPRI. Uh, kita akhiri dengan doa cover to Alumu, ilai, ilai, ilai, ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Terima kasih banyak warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya warahmatullahi meeting ya warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oh.